Mitra Bisnis, Kompas Menulis, separuh lebih provinsi di Indonesia dipimpin kepala daerah yang tersangkut masalah hukum. Dari 33 gubernur, 17 jantaranya tersangkut perkara, sehingga harus dinonaktifkan dari jabatannya. Hampir setiap minggu, selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk membahas hal ini, setelah tersambung dengan Direktur Pasca Sarjana UIN Jakarta, Asyumardi Azra Pazumardy Apa komentar anda? Ya, saya kira ada kasus-kasus di mana ya kesalahan itu mungkin terkait juga dengan pemerintah pusat ya. Seperti kasus pengadaan uh, pemadam kebakaran itu yang membuat beberapa gubernur itu uh, menjadi terpidana kan. Nah itu kan ada kaitannya dengan instruksi dari, guber, uh, dari mendagri waktu itu Hari Sabarno uh, sehingga kemudian menimbulkan masalah gitu dengan gubernur yang me realisasikan instruksi gubernur itu untuk pengadaan pemadam kebakaran gitu, pemobil pemadam kebakaran. Tapi selebihnya ya saya kira kaitannya dengan pilkada, pilkada yang semakin mahal, investasi politik yang luar luar luar biasa besar sehingga kemudian masing-masing gubernur maupun juga bupati atau wali kota itu ya berusaha untuk mengembalikan investasinya dan kemudian melakukan cara-cara koruptif ya melakukan korupsi. Dengan berbagai cara untuk mengembalikan investasinya itu. Bagaimana bila kepala daerah kembali ditentukan? Iya, saya kira perlu dievaluasi secara menyeluruh ya, karena hmm. eh, boleh boleh jadi aja bisa saja misalnya dipertimbangkan kembali untuk memilih gubernur misalnya sebagai wakil pemerintah pusat itu dengan melalui DPRD gitu. Nah, itu salah satu cara juga eh, dan mungkin juga pemilihan wali kota dan bupati bisa masih tetap langsung gitu. Dan mungkin juga ada cara-cara yang lain gitu uh, untuk itu sehingga kemudian intinya itu adalah memang uh, penyelenggaraan demokrasi secara langsung itu sekarang ini semakin mahal gitu. Ada saran pak mengenai hal ini? Perlu pembenahan sistemnya. Sistem termasuk dalamnya pemilu pemilihan kepala daerah itu apakah melalui DPRD pada tingkat e, kabu, e, provinsi ataupun juga sekaligus e, nanti bisa juga DPRD pada tingkat e, kota dan kabupaten gitu. Tentu saja yang terakhir ini ya sangat e, mungkin drastis gitu. Mungkin harus dikembangkan pilot-pilot proyek dulu gitu ditawarkan kepada beberapa daerah begitu untuk menjadi pilot proyek dari pemilihan melalui DPRD. Demikian Azumardi Asra, saya Kiki Wijaya.